Inna <tik> illaha fala fala mudilla man yudlil falahu diala ashhadu an ilaha illallah wahdahu la sharika wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ya ayuha alladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih illa wa antum muslimun ya ayuhan nasu taqrab rabbakum alladhi khalaqakum wa khalaqa minha zawjaha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 Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadhi hadhi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdathatuhah wa qula muhdathatin bid'ah wa qula bid'atin dalala wa qula dalalatin kinnar amma ba'd Hadirin sekalian ikhwan dan akhwat bapa ibu ibu dan pendengar setia radio roja Afidhanillah wa Semoga kita sama-sama selalu diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah sekalian rahimah Tidak ada kata yang pantas Untuk kita membuka majlis yang mulia ini Kecuali dengan memanjatkan Puji dan syukur kepada Allah SWT Atas segala nikmat Dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita Karena nikmat Atau karena taufik dari Allah SWT Kita masih Merasakan nikmatnya keimanan Yang menancap dengan kokoh Di dalam dada-dada kita Karena hidayah dan taufik Dari Allah SWT kita masih bisa merasakan indahnya Islam yang mengalir melalui aliran darah kita. Dan pada kesempatan malam ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah kembali mempertemukan kita di salah satu tempat terbaik yang ada di permukaan bumi. Allah pertemukan kita di salah satu rumah-rumah Allah. Allah pertemukan kita di salah satu dari taman-taman surga. Allah memberikan kesempatan kepada kita pada kesempatan malam ini Untuk mendapatkan rahmat Allah Mendapatkan ketenangan Mendapatkan naungan dari malaikat-malaikatnya Dan kita bisa berbangga pada kesempatan kali ini Karena apabila kita datang ke majelis ini dengan niat ikhlas kepada Allah Allah akan menyebutkan Kita di hadapan para malaikatnya Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang sahih yang diragami Imam Muslim, beliau mengatakan, "Wamajtama akauun fi baitin minbu yatin la, yatlu wa yatada rasuna illa nazzalat alaihimu sakinah, wa jashyathumu rahmah, wa hafathumu al wa zatrahumu fi man indah." Tidaklah sebuah kaum, sekumpulan orang berkumpul. Di salah satu rumah-rumah Allah Di salah satu masjid-masjid Allah SWT Untuk membaca Al-Quranul Karim Atau mempelajari dan mengkaji Al-Quranul Karim Tidaklah aktivitas ini dilakukan Tidaklah kegiatan ini dilakukan Kecuali apa jemaah sekalian, Kecuali turun sakinah ke dalam jiwa-jiwa kita Dan rahmat Allah meliputi kita dan malaikat-malaikat Allah subhanahuwataala menaungi kita dan yang terakhir ini yang membuat kita bangga hati pada kesempatan kali ini. Wa taqarruhumullahu fi man indah dan Allah menyebutkan kita di hadapan para malaikatnya. Rabb kita Robu Jalalawala Robul Alamin raja dari seluruh raja menyebutkan nama kita di hadapan makhluk-makhluknya yang selalu bertakarub kepadanya. Di hadapan para malaikat Allah yang kerjaan mereka adalah yusab bihunal layla wal nahara layak turun, mereka selalu bertasbih siang dan malam detik demi detik menit demi menit dan jam demi jam tanpa mengenal rasa bosan dan lelah oleh karena itu marilah kita bersyukur kepada Allah SWT, karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul dan mengkaji kitabnya pada kesempatan kali ini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 kita kita sama-sama mempelajari Tafsir Al-Quranul Karim Yang dijelaskan oleh para ulama kita Dalam surat Al-Baqarah ayat 25 Dan pada pekan yang telah lalu Kita sampai pada sebuah faedah Yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Salih Uthamin Al-Quranul uh, Karim ketika beliau mentafsirkan ayat ini yaitu makna dari amal saleh akan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan surga dan seluruh isinya dalam ayat ini adalah orang yang beriman dan beramal saleh dan kita sudah jelaskan bahwa yang dimaksud iman adalah mengimani 6 rukun iman yang kita ketahui bersama dan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang bergelar ummu sunnah yaitu hadis jibril hadis yang berisi dialog antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara manusia terbaik dengan malaikat terbaik alaihi yaitu rukun uh, iman kepada Allah, iman kepada malaikat malaikatnya iman kepada kitab-kitab sucinya, iman kepada Rasul-Rasulnya, iman kepada hari akhir dan iman kepada takdir baik maupun buruk selanjutnya jamaah sekalian kita membahas uh, tentang apa yang dimaksud dengan amal soleh, dan sekali lagi faedah ini disebutkan oleh uh, Sheikh Muhammad bin soleh, Al-Utamin dan para ulama yang lain apa yang dimaksud dengan amal soleh? Kenapa jemaah sekalian? Karena tidak semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya tidak semua amal yang dilakukan oleh seorang hamba itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ulama telah menjelaskan yang dimaksud amal soleh adalah sebuah amal atau ibadah yang mengandung keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi. Allah. Dan kita sudah bahas uh, syarat yang pertama atau rukun yang pertama, yaitu mengikhlaskan niat hanya kepada Allah Subhanahu Wataala. Kita solat hanya mengharapkan wajah Allah, hanya mengharapkan balasan dari Allah dan takut dari ancaman Allah Subhanahu Wataala. Begitu juga ketika kita berpuasa kita ketika kita membayar zakat, ketika kita melaksanakan manasik haji dan seluruh rangkaian ibadah ibadah yang ada di dalam Islam, niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sangat terkenal yang diketahui oleh tua dan muda, orang alim dan masyarakat awam, yaitu ketika beliau bersabda innamal a'malu bin niyad, wa innamal likulli imriin Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Dan setiap orang akan diganjar sesuai niat yang ada di dalam hatinya. Hadis sahih yang dikatakan Imam Bukhari dan, dan Muslim. Dan kita sudah jelaskan bahwa mengikhlaskan niat kepada Allah itu bukan perkara yang sepele atau mudah. Bahkan semakin kita bersemangat menegakkan sunnah. Menghidupkan sunnah, mengamalkan dan hanya beramal dengan amalan sunnah maka godaan dari syaitan untuk mempengaruhi niat kita akan semakin besar. Kenapa jemaah sekalian? Karena inilah satu-satunya atau satu-satu cara terakhir yang dimiliki oleh syaitan untuk membuat kita gagal mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wataala. Jadi ketika syaitan berusaha agar kita mengerjakan sebuah ritual baru itu tidak berhasil, maka satu-satunya cara agar kita tidak berhasil mendapatkan pahala dari Allah adalah memalingkan niat kita. Oleh karena itu, hal inilah yang akan selalu diusahakan oleh Shelton ke dalam diri diri kita. Orang-orang yang sudah berusaha mengikuti Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis terhadap Imam Ahmad? Inna akhwafa ma akhwafu aleikum asyirkul asgar. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan, yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Ketika mendengar sabda yang mulia ini, para sahabat bertanya-tanya, dan mereka melemparkan pertanyaan ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, "Wah, asyirkul asgar ya Rasulullah. Apa yang dimaksud dengan syirik kecil, wahai Rasulullah?" Lalu Nabi menjawab, "Apa jemaah sekalian? Riyad yang dimaksud syari kecil adalah Riyad yaitu orang yang beramal dan menampilkan amalannya agar dilihat oleh mata-mata manusia sehingga manusia memuji pelaku amal tersebut sebagaimana yang dijelaskan Al-Hafil Ibn Hajar Rahimahullah jadi dan, saya, dan kita sudah membahas bahwa yang pertama kali masuk ke dalam hadis yang mulia ini Orang-orang yang pertama kali dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkena riya adalah siapa? Para sahabat. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hukumnya berlaku umum, namun yang pertama kali masuk ke dalam hadis ini adalah para sahabat Nabi alaihi yang ibadahnya luar biasa. Yang ruku dan sujudnya Allah abadikan dalam Al-Qur'an tarahu ruk'an sujada. Apabila engkau melihat mereka Engkau melihat mereka dalam keadaan rupu dan sujud Banyak rupu dan banyak melakukan sujud Orang-orang yang pengorbanannya kepada Islam tidak diragukan lagi Namun mereka lah orang-orang yang pertama kali dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW Terkena dan terjangkit penyakit ria Oleh karena itu jemaah sekalian rahimah, Hadis ini membuka mata-mata kita bahwa ternyata merealisasikan keikhlasan itu tidak mudah, tidak sulit, maka kita harus semakin bersemangat lagi dan semakin waspada lagi dari tipu daya syaitan la alaikun oleh karena itu sekali lagi kita perlu mempelajari trik-trik bagaimana kita bisa mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mungkin bukan di sini tempatnya karena sekali lagi kita hanya membahas tentang masalah Uh, ikhlas secara secara umum karena masalah ini perlu uh, dibahas dalam sebuah kajian kajian khusus, namun sekali lagi salah satu cara yang terbaik dan bisa dikatakan cara yang cukup mudah adalah berdoa kepada Allah Subhanahu SWT siyogianya kita tidak melupakan doa ini berdoa kepada Allah SWT agar kita dijauhkan dari penyakit kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil apa doanya jemaah sekalian? kayaknya sudah kita bahas ya waktu tanya jawab ya apa? sudah hafal belum? ha? ha? gimana jemaah sekalian? wah gak mau sum'ah ya? <guluh> tidak mau menampilkan amal saya sudah hafal Pak Ustaz tapi saya diam saja <tid> kan katanya kita tidak boleh sum'ah, tidak boleh riak tapi ini majelis ilmu insyaAllah, ini kita dalam proses pembelajaran ada doa yang valid berasal dari Nabi SAW dan diratkan oleh Imam Ahmad Nabi apa, doa ini berbunyi apa? Allahumma inna na'udhu bika min anu syrika bika syai'an na'alamuh وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُهُ Allahumma ya Allah إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنُشْرِكَ بِكَ شَيْءًا نَعْلَمُهُ Aku berlindung kepadamu Dari kesyirikan-kesyirikan yang kami kerjakan Dan kami mengetahuinya Dan kami beristighfar kepadamu Dari kesyirikan yang tidak kami uh, ketahui Oleh karena itu jamaah sekarang doa ini Seyogianya kita baca Khususnya di waktu-waktu istijabah Yang berpotensi dikabulkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi seperti ini Jadi sebagaimana Kita semangat minta dunia kepada Allah Kita jangan lupakan doa ini jangan sekalian Jangan doanya minta jodoh terus Minta harta terus Walaupun diperbolehkan dan sangat Dianjurkan tapi Hal-hal yang berkaitan dengan akhirat Kita lebih utama untuk kita minta Kepada Allah subhanahu Oh taklum. Jadi bacalah doa ini dan kalau tidak hafal setidaknya kita baca doa ini melalui buku doa saku atau kita tulis dalam kertas dan kita uh, baca. Jangan diminum ya. Jadi tulis dalam kertas tapi dibaca. Jangan di, jangan diminum. Ya, itu tidak ada sunnahnya dari Nabi Sallallahu ya. Alaihi Wasallam. Jadi maksudnya kalau doa dibaca gitu. Ya jamaah sekalian rahimahum. Jadi baca doa, baca doa ini. Dan ini sangat penting sekali untuk menjaga keikhlasan kita. Iya, itu yang pertama. Yang kedua adalah itiba, mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dalam beramal dan dan beribadah. Jadi dalam beramal dan dan beribadah. Dan itibah ini harus kita sandingkan dengan keikhlasan kita. Dan dalil yang menjelaskan masalah ini sangat banyak sekali. Di antaranya adalah firman Allah SWT dalam surat Ali Imran yang 31. Allah berfirman apa? Apa? Qul, In kuntum tuhibbunallah fatta bi'uni. Fattabi'uni yubibukumullah yaqfir lakum dunobakum. Wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka, jika mereka benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah Aku, ikutilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiru amal ibadah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikuti amal ibadah Beliau. Kalau itu mereka lakukan, yubibukumullah. Allah akan mencintai kalian wa yaghfir lakum dzunubakum dan kalian Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan ini adalah prinsip para ulama kita. Tanpa mengenal mazhab-mazhab fikih mereka. Semua ulama sepakat bahwa amal itu tidak mungkin menjadi amal soleh kecuali Memiliki keikh, atau mengandung keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengikuti Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al Hafidh Ibn Katsir ketika beliau mentafsirkan ayat terakhir dari surat Al kahfi beliau mengatakan Hadhani Ruknul Al Amalil an yakuna khalisan lillah Sawaban Ala Shar'iat Rasulillah. Dan dua hal inilah ikhlas dan mutabaah. Ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam rukun amal-amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal saleh yang diterima dan berbuah manis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Amal itu harus ikhlas kepada Allah, hanya untuk Allah dan mengikuti atau dan amar itu benar Sesuai dengan syariat dan sunnah Yang dibawa oleh Rasulullah SAW Dan saya sudah katakan pada tahun yang lalu Bahkan sekali lagi Ulama yang sangat karismatik Ulama yang tersohor Di negara Indonesia ini Secara khusus dan umat Islam secara umum Telah mewanti-wanti kita Dalam masalah ini Yaitu seorang ulama yang bernama Al-Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani ulama yang sangat harum namanya di bumi pertiwi ini. Sempat menasihati kita, pernah menasihati kita semua. Dalam kitabnya Fatwa Robani, beliau mengatakan, "Alaikum bil ittiba' min ghairil ibtida'." A. Wajib atas kalian mengikuti Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa ittida' tanpa melakukan sebuah bid'ah. ritual-ritual atau ibadah-ibadah yang yang baru, yang tidak pernah dilakukan, dikerjakan, disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah wasiat emas Syekh Abdul Qadir Jailani dan perlu kita katakan bersama. Jadi mengikuti sunnah ini bukan jargon kelompok tertentu jemaah sekalian. Namun ini adalah prinsip beragama seluruh ulama kita yang sama-sama kita hormati, baik dari madhab Hanafi atau Hanafiyah maupun Malikiyah, Syafi'iyah atau Hanabilah semuanya mengajak umat Islam untuk mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dipahami? Iya. Selanjutnya jemaat sekalian dan kita sampai kepada uh, poin ini bahwa sekali lagi ulama menjelaskan bahwa hanya bermodalkan niat baik saja, niat ikhlas saja, itu tidak bisa mengantarkan amal kita menjadi amal saleh yang berbuah manis dan diterima oleh Allah Subhanahu Wataala. Kenapa? Karena niat yang baik, niat yang ikhlas harus Diwujudkan dengan amal yang benar Amal yang benar Bisa dipahami? Dan jamaat sekalian teori ini Itu bukan hanya Ada di dalam masalah agama saja Seluruh bidang sepakat dalam masalah ini Niat yang baik saja tidak cukup Harus digandeng dengan cara dan amal yang yang benar Jadi sebagian saudara-saudara kita Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan mereka Yang mengatakan Yang penting niatnya baik saja Mereka ternyata di bidang-bidang dunia Sepakat dalam masalah ini Bahwa ternyata niat baik itu tidak cukup Kecuali digandeng dengan amal yang Benar, cara yang benar Saya ambil contoh sederhana Contohnya misalnya ada seorang anak SD Anak SD diberikan Soal matematik oleh Guru matematikanya Ternyata soalnya tentang Luas persegi panjang Luas panjang persegi panjang itu Empat sentimeter Lebarnya dua sentimeter Lalu soal ini disodorkan Dan anak istri tersebut Mengerjakan soal tersebut Subhanallah Anak ini mengerjakan dengan ikhlas Dengan niat baik Niatnya ingin Jawabannya benar Niatnya baik apa tidak? Baik, niatnya benar Niatnya pokoknya saya ikhlas ingin jawab, jawaban saya benar Dapat seratus Akhirnya dia tulis Rumusnya itu panjang tambah lebar Panjangnya empat, lebarnya dua Berarti luasnya enam Dia sodorkanlah jawabannya kepada ibu gurunya Kira-kira respon ibu gurunya apa pak? Oh nggak masalah deh bu enak eh, niat yang penting kan niatnya baik seratus ah gimana pak nah, yang penting niatnya baik ikhlas nggak ngerjain ikhlas bu guru niatnya baik nggak baik bu guru ya udah seratus ada guru matematik seperti itu ah huh? entah paham nggak luas pergi panjang pak ini ketawa nggak paham apa ketawa ngerti jawabannya Ya, sengaja saya kasih contoh ini karena cuman ini yang nyantol di otak saya masalah matematik. <laughs> Kalau yang sudah ribut saya sudah lupa. Hah? Gimana kira-kira apa respon dari guru tersebut? Tentu saja guru tersebut akan menyalahkan jawaban dari anak tersebut. Mau niatnya baik atau enggak, namun ternyata jawabannya tidak menggunakan rumus yang benar. Karena luas persegi panjang rumusnya adalah panjang kali lebar. Benar ya, Pak ya? Alhamdulillah benar. Ya, insyaallah, Pak. Insyaallah. Benar, panjang kali lebar. Berarti yang benar adalah jawabannya berapa? Jawabannya berapa? 80. Oh, Masyaallah. Antum kalau gini-gini cepat. Ya. Luasnya berarti 8. Panjang. 4 kali kali 2. Jadi niat baik saja tidak bisa dijadikan pembenaran Apabila rumusnya itu salah Kan demikian Pak, ya enggak? Jadi ini adalah contoh sederhana Bagaimana teori ini disepakati oleh manusia di setiap bidang Niat yang baik tidak bisa melegalkan sebuah cara Membenarkan setiap cara Namun niat yang baik harus diganding dengan cara yang benar. Bisa dipahami? Iya. Kalau kita paham cara dunia, mari kita lihat dalilnya dalam masalah agama. Contoh yang pernah kita sebutkan, ini yang tadi tambahan kita belum sebutkan pada adalah hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad. Ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Masyaallah wa syikta." "Ya Rasulullah, apa yang terjadi di alam semesta ini itu tergantung kehendak Allah dan kehendak engkau wahai Rasulullah. Masyaallah wa syikta." Jamaah ya sekalian, niatnya baik apa tidak? Niatnya baik ingin mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun mari kita lihat bersama bagaimana respon dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah beliau mengatakan oh enggak masalah yang penting niatnya baik? Tidak. Justru beliau tegas dalam masalah ini. Apalagi hal ini berkaitan dengan masalah akidah. Beliau mengatakan aja'al tanilillah innad apakah engkau ingin menjadikanku sebagai tandingan Allah artinya cara ini salah, walaupun niatnya baik lalu Nabi mengajarkan cara yang benar, Nabi mengatakan kul masya Allah wahda, katakanlah jadi redaksi yang benar adalah semua yang terjadi tergantung kehendak Allah subhanahu wa ta'ala semata kul masya Allah Wah dah, ini dalil yang sangat tegas, bahwa niat baik harus beriringan dengan cara yang benar. Contoh yang kedua, kita akan memperbanyak contoh dalam masalah, karena masalah ini yang uh, sering disalahpahami oleh masyarakat kita. Contoh yang kedua, apa yang, dilaku, apa yang terjadi dan dialami oleh Abdullah bin Umar ketika Abdullah bin Umar berada di sebelah orang yang sedang bersin. Lalu orang tersebut membaca apa, Pak? Alhamdulillah wassalamu ala rasulih. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia tambah salam kepada Rasulullah niatnya baik apa tidak pak niatnya baik redaksinya baik apa tidak redaksinya pun juga baik namun redaksi zikir atau doa seperti ini tidak pernah dijelaskan oleh nabi sallallahu alaihi Wasallam. oleh karena itu ketika abdullah bin umar mendengar zikir yang seperti ini diucapkan oleh orang tersebut apa kata beliau Ulai sa hatha allama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan seperti ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita allamana an naqula ma alhamdulillah ala qliha yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila orang bersin maka dia disunnahkan membaca Alhamdulillah atau Alhamdulillah ala kulli hal sebagaimana riwayat ini hadis yang Hasan yang dilakukan oleh Imam Tirmidzi. Jadi niat baik itu tidak dianggap oleh Abdullah bin Umar ketika cara yang ditempuh itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Contoh yang ketiga apa yang terjadi dan dialami oleh Said bin Musayyib. Jadi Rasulullah Lalu kita kasih contoh salah, co salah satu contoh Dari sahabat Dan sekarang pembesarnya Tabi'in Sa'id bin Musayyib Dan sebagian ulama mengatakan Beliau adalah orang nomor satu dalam masalah ilmu Di generasi Tabi'in Di generasi Tabi'in Muridnya Abdullah bin Abbas Muridnya Aisyah radhiyallahu ta'ala Anham jadi muridnya pakar-pakar fikihnya para sahabat Sa'id bin Musayib Dalam sebuah riwayat yang diratkan Memang baik hati dengan sanat yang sahih Itu suatu pagi Pernah datang ke masjid Untuk mengerjakan salat subuh Ketika masuk masjid Beliau mendapati ada seseorang Yang sedang salat Sunnah fajar atau subuh dan sampai di sini tidak ada masalah sama sekali hal yang mengherankan datang ketika orang ini menambah jumlah rokaat menambah jumlah rokaat harusnya salat sunnah subuh itu berapa jamah sekalian ya dua rokaat dengan sabda yang sangat terkenal rokaat al fajri khairun minad dunya wa mafiha Dua rokaat salat sunah subuh itu lebih baik kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih berharga lebih tinggi nilainya dibanding dunia dan segala isinya. Namun sekali lagi orang ini mengerjakan lebih dari dua rokaat. Ketika melihat hal tersebut, Sa'id menemui Sayyid itu menegur orang tersebut mengingkari apa yang dia lakukan. Ketika Diingkari oleh Said bin Musayyib Orang ini memberikan respon. Simak apa yang dikatakan orang ini. Ternyata, Apa yang dikatakan oleh orang ini, Hampir sama dengan yang dikatakan oleh, Sebagian saudara-saudara kita. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan mereka. Orang ini mengatakan, Ya Aba Muhammad, Wahai Aba Muhammad, Kunyahnya Said bin Benih Musayib. Ayu'adzibunillahu ayu ala salat, Wahai Abu Muhammad, Wahai Sa'id bin Musayib Apakah Allah akan mengadap saya Karena saya sholat? Jadi saya ini kan Tidak berzina di masjid Saya tidak main captur atau main judi di masjid Saya tidak gibah di masjid Yang saya lakukan itu sholat Masa si Allah itu tega Mengadap saya karena saya sholat Ini argumentasi orang tersebut Kira-kira Kuat gak argumentasinya Pak? Iya ya benar juga ya Pak Ustaz Waduh Dan ternyata argumentasi ini Digunakan oleh sebagian Saudara-saudara kita Yang semoga uh, Mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu SWT Kan begitu Ketika kita lah katakan Jangan baca surat tertentu Di hari-hari tertentu Kecuali ada dalil mereka akan mengatakan, Yang kita bacakan Al-Qur'an. Masa sih Allah akan mengazab kita karena kita membaca Al-Qur'an?" Begitu, Pak. Iya tidak. Yang kita lakukan kan adalah menapak tilas perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perayaan tertentu. Masa sih Allah Subhanahu wa taala mengazab kita karena kita mengingat Rasul, karena kita berusaha menapak tilas perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ia ya, tidak jelas kalian. Ada kemiripan argumentasi. Mari, oleh karena itu mari kita simak apa yang dikatakan oleh Sa'id bin Musayyib, pakar ilmunya generasi Tabiin. Kata Sa'id bin Musayyib, lah, ya enggak mungkinlah. Masa Allah akan mengadap hambanya karena dia solat. Tidak kata Sa'id bin Musayyib. Walakin Allah Yuadibuka Alahilafis Sunnah. Namun Allah akan mengadap engkau karena engkau menyisihi Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah solat Sunnah subuh. Jadi bukan solat yang diadap, namun menyisihi Sunnah Nabi dalam masalah solat ini yang akan diperhitungkan dan diadap oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali apabila Allah berkenan untuk mengampuninya. Jadi fikihnya Imam Said bni Musayyib, Imam Said bni Musayyib mengatakan bukan karena solatnya, namun karena tidak sesuai dengan sunnahnya. coba jemaah sekalian, rakyat Malaysia. kita renungkan. Kalau orang menambah satu saja rokaat solat sunnah subuh, niatnya baik apa tidak? Ah, ha? niatnya baik. Ya, yang ada di benak orang ini secara umum kalau saya bisa kalau saya bisa sujud lebih dari 4 dalam salat sunah subuh, kenapa harfa ya harus mencukupkan diri dengan 4 sujud? Kan begitu ya, kan kalau kalau salatnya 2 rakaat sujudnya berapa? Salatnya kan 4. Kalau bisa 6, kalau bisa 8, kenapa harus 4? Kalau saya bisa rukuh lebih dari dua, kenapa saya harus membatas sendiri dengan dua rukuh? Dan Subhanallah jamaah sekalian, kalau kita nambah jumlah rokaat dari A sampai Z-nya semuanya baik-baik semua. Coba kalau ada yang kalau nambah jumlah rokaat, berarti ketika dia naik lagi berdiri lagi dia mengucapkan apa? Mengucapkan apa jamaah sekalian? Allahu akbar Kan gitu ya Mengucapkan takbir untuk bangkit Menuju rokaat yang ke ketiga Allahu akbar baik apa tidak Baik Zikir yang sangat-sangat baik Setelah selesai mengucapkan Allahu akbar Dia lanjutkan kembali dengan Membaca surat terbaik Yang ada di dalam Al-Quran Yaitu surat Al-Fatihah Setelah membaca Surat terbaik Dia lanjutkan membaca al Surat yang mudah dari Al-Quranul Karim Lalu dia Menuju Ruku Dengan membaca apa? Allahu Akbar lagi Lalu Ruku Dia baca apa? Subhana Rabbil Azim Zikir-zikir yang baik Dan dia tutup rakaat tersebut dengan Assalamualaikum ke kanan Dan Assalamualaikum ke kiri Jadi Dari A sampai Z Redaksinya nggak ada masalah semua. Namun jamaah sekalian semua kita sepakat bahwa tidak boleh menambah jumlah rokaat, baik salat sunnah subuh atau salat subuh atau salat duhur, salat asar dan seterusnya. Padahal kita tahu bersama apabila kita tambah kita isi dengan hal-hal yang yang baik, kan begitu? Tidak ada kan orang gibah ketika salat? Nggak ada. Oleh karena itu jamaah, sihirahimaniyalahu yaum, jamaah sekalian bukan masalah salatnya. Bukan masalah zikirnya, tapi penempatan zikir tidak pada tempatnya itulah yang dipermasalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah sekalian, lihat bagaimana Said bin Musayyib memperingati orang tersebut agar tidak mengulang apa yang dia lakukan itu. Dan ini sekali lagi menunjukkan fikihnya Said bin Musayyib. Contoh yang terakhir Apa yang dialami para ulama kita Adalah sebuah riwayat Yang diriakan oleh Al Yang tercantum dalam Kitab Al-Faqih Wal-Mutafaqih Karya Al-Khatib al baghdadi Hal ini dialami oleh Imam Malik Guru besarnya Al-Imam Al-Shafi'i Imam Darul Hijrah Imam Darul Hijrah. Beliau pernah ditanya oleh seseorang yang mau melakukan ihram. Ihram itu masuk ke dalam ritual ibadah haji atau umrah. Jadi masuk ke dalam ibadah haji atau umrah. Orang ini bertanya, "Min aina uhrim?" Wahai Imam Malik, dari mana saya memulai ihrom. Jadi mikot tempatnya itu di mana? Dan Imam Malik posisinya waktu itu di mana? Di kota Madinah. Di kota Madinah. Mikotnya penduduk Madinah itu dan searah itu di mana Pak? Imam Malik mengatakan min dil huleifa atau yang biasa dikenal sekarang dengan Bir ali atau abiar ali pernah dengar nama itu pernah yang haji insya Allah tahu Min itu ahrama rasulullah sallallahu alaihi wasallam tempat mikot yang di situ rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikhram jadi tempat mikotnya rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakta orang tersebut orang tersebut mengatakan begini Ini uridu an uhrima minal masjid min indil qabri Ya Imam Malik tapi aku inginnya ihramnya itu dari Masjid Nabawi mulai dari samping kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jadi lebih jauh yang tadinya Abdul Haleifa, ini dia minta startnya itu dari dari Masjid Nabawi di sisi kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mungkin agar jaraknya tambah jauh, semakin jauh jaraknya, langkahnya akan semakin banyak dan pahalanya akan semakin banyak. Niatnya baik apa tidak? Niatnya baik, lagi-lagi niat baik. Niatnya insyaAllah ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala Namun apa yang dikatakan Imam Malik Guru besar Imam Syafi'i ini Beliau mengatakan Jangan engkau lakukan Inni al fitnah. Aku khawatir Engkau tertimpa fitnah Jadi jangan kau lakukan hal tersebut Mikotlah dari Dilhulaifah Mikotlah dari Bir'ali Jangan mulai ihram dari masjid Nabawi Karena aku khawatir engkau akan ditimpakan fitnah Orang ini bingung Kan niat saya baik, kok ada fitnah, Wa fitnah Wahai Imam Malik Fitnah seperti apa dalam masalah ini? Kok niat saya baik, kok kok tiba-tiba Imam Malik mengatakan Ak saya bisa berpotensi terkena fitnah. Fitnahnya seperti apa? Wa inna ma'hiya amyalun uziduha. Kenapa Imam Malik? Karena saya ini cuman menambah jarak. Saya hanya memperpanjang jumlah mil agar lebih jauh dari Mekah dan lebih afdon. Kenapa dilarang? Apa kata Imam Malik jemaah sekalian? Beliau mengatakan, Wa ayu fitnahin aqdam min antara anna kasabta ila fadilatin qassra anha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fitnah mana yang lebih besar, wahai saudaraku, dari sikapmu ini? Ketika engkau, ketika engkau memandang, ketika engkau melihat atau menganggap bahwa diri kamu telah melakukan sesuatu yang sangat besar keutamaannya yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi saw dan dilalaikan oleh Nabi saw. Jadi seakan-akan Nabi itu lalai dalam atau tidak maksimal dalam melakukan ihram. Sehingga ikhramnya dari Zul huleifah Jadi Apabila engkau melakukan itu Langsung maupun tidak langsung Sadar atau tidak sadar Engkau merasa engkau lebih baik dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Jadi fitnah yang Seperti apa yang lebih besar dari fitnah Yang ini Yang engkau lakukan tersebut Ada orang Manusia biasa merasa lebih afdol atau berasa merasa melakukan ibadah yang dilalaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ini sami'ul Allaha qal dan aku mendengar Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Al Yahdurilladina yukhalifuna an amrihi antusibahum fitnah atau yusibahum adabun adi dalam surat An-Nur ayat 60. Ik. Punlah hadziril ladzina yukhalifuna an amri. Hendaklah takut berhati-hati waspada orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Antusibahum fitnah. Hendaklah mereka waspada hati karena mereka akan ditimpakan fitnah atau ditimpakan azab yang sangat jadi bagaimana kita menyaksikan Fikihnya Imam Malik Pemahaman yang sangat mendalamnya Seorang guru besar Al-Imam Al-Syafi'i Ketika tidak menganggap Sebuah amalan yang hanya bermodalkan niat Baik saja Oleh karena itu rahimah, Saya rasa Beberapa contoh di atas ini cukup Menjelaskan kepada kita bahwa dalil-dalil yang ada dalam Islam dan sikap para ulama kita dari generasi ke generasi sikap para ulama kita yang sama-sama kita hormati itu sama bahwa amal soleh itu harus memiliki keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan Imam Syafi'i jemaah sekalian Imam Syafi'i Sangat tegas dalam masalah ini Sangat tegas dalam mengingkari Orang-orang yang beribadah Hanya bermodalkan niat baik Sampai-sampai beliau mengatakan Manistah sana faqada syara. A sebagian ulama mengatakan yang lain manistahsana faqad syarra barang siapa yang istihsan barang siapa yang mengerjakan sebuah ibadah mengerjakan sebuah amal hanya bermodalkan niat baik saja hanya bermodalkan anggapan ini kan baik enggak ada salahnya maka dia telah membuat syariat baru dia telah membuat syariat Baru dan ini perkataan Imam Syafi'i dan yang menariknya jamaah sekalian yang memperkuat masalah ini, bahwa perkataan Imam Syafi'i ini dicantumkan juga oleh Al Imam Al Ghazali dalam buku usul fikihnya yang berjudul Al Mustasfa. Al Mustasfa. Jadi Subhanallah dua Imam besar yang sangat karismatik yang lagi-lagi diakui oleh umat Islam di Indonesia Al-Imam Syafi'i mayoritas masyarakat Indonesia tidak bisa kita pungkiri secara fikih berafiliasi ke madhab Syafi'i dan salah satu ulama besar tokoh besar madhab Syafi'i yang sangat dielulukan yang sangat dikagumi oleh masyarakat kita adalah Al-Imam Al-Ghazali dan inilah yang mereka katakan barang siapa? Yang beribadah atau beramal hanya bermodalkan niat baik tanpa meninjau dalil yang ada tanpa memperhatikan kesesuaian dan keselarasan dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka dia telah membuat syariat baru. Jadi jamaah sekalian, kalau kita mengajak umat kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itibak kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya kita hanya menyambung tongkat estafet yang telah dibawa oleh para ulama kita. Dan diantara mereka adalah ulama-ulama madhag syafi'i. Dan yang berada di saftar depan adalah Imam syafi'i itu sendiri. Dan ulama-ulama yang lain diantara Imam al-ghazali. Oleh karena itu, marilah kita memperhatikan masalah. Masalah ini jama'askana rahimanillah wa'iyakub bisa dipahami iya. selanjutnya saya ingin uh, saya meng, ingin kita mempelajari sebuah uh, kaidah dalam masalah ini sebagian ulama mengatakan bahwa makana kurbatan fihinin la yastalzimu kurbatan fihinin akhar apa yang menjadi sebuah ibadah atau sarana taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala di sebuah tempat atau sebuah waktu maka tidak mengharuskan tidak melazimkan hal ini pun menjadi sarana taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu yang lain. Bisa dipahami? Belum dipahami. Ya. Jadi sesuatu jadi gampangnya begini, sesuatu yang merupakan ibadah di sebuah tempat atau sebuah waktu belum tentu menjadi ibadah di waktu yang lain. Itu maksudnya. Ini perlu kita ketahui bersama. Bisa dipahami sampai sini? Belum juga. Kita ulang lagi. Jadi sekali lagi, sesuatu yang dinilai sebuah ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sebuah waktu di sebuah tempat tidak belum tentu merupakan ibadah di waktu yang lain. Artinya apa? Semuanya harus kembali, kita kembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami sampai di sini? Seperti itu tadi. Salam kepada Rasulullah sallallahu wasallam itu ibadah bukan? Ibadah. Tapi kalau kita taruh sebagai penyambung zikir setelah bersin maka dia bukan bernilai ibadah justru sebaliknya ini dianggap sebuah ritual ibadah yang yang baru jadi apa sesuatu yang dianggap sebuah ibadah atau dijadikan sebuah ibadah di suatu tempat atau suatu waktu di sebuah kondisi itu belum tentu menjadi ibadah di kondisi yang yang lain kecuali ada dalil dari Al-Qur'an dan dan sunah saya kasih contoh sekali lagi ya Bapak Ayat kursi Ayat kursi Siapa yang berat bisa Mengkritik ayat yang mulia ini Sebuah Ayat yang begitu agung Sebuah ayat yang begitu Agung Dan disunahkan dibaca Di beberapa Tempat kan begitu ya Setelah sholat wajib misalnya Dan di tempat-tempat yang lain Bahkan ayat ini adalah ayat yang paling mulia dan paling agung dalam Al-Qur'anul Karim sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu kepada Ubay bin Ka'ab. Nabi mengatakan, "Aza zari ayyatun fi kitabillahi adzam?" Wahai Ubay, apakah kamu tahu ayat di dalam Al-Qur'anul Karim yang paling mulia, yang paling tinggi? Lalu Nabi menjelaskan apa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul faim Ayat kursi Sekarang contohnya Bagaimana menurut Antum Kalau kita letakkan ayat kursi Dan kita baca ketika kita ruku atau sujud Bernilai ibadah apa tidak? Eh? Kita baca ayat kursi Ayat termulia ini Pada saat kita ruku atau kita sujud Dapat pahala apa tidak? Dapat pahala apa tidak jamaah sekalian? Oh, ragu-ragu? 50-50? Wah kok 50-50? Ya. Ya. Dapat pahala apa tidak? Tidak dapat pahala. Justru kalau kita sengaja dapat dosa. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis surat Imam Muslim Allah Wa inni nuhitu Alam wa in nih an akra al Quran rakyan ausajidah. Ketahuilah para sahabatku bahwa aku telah dilarang untuk membaca ayat-ayat al Quranul Karim ketika aku ruku atau ketika aku sujud. Jadi kita diharamkan membaca ayat-ayat al Quran ketika kita sujud. Bisa dipahami kaedahnya? Jadi sekali lagi Ini sekali lagi Ketika kita memahami kaidah ini Kita bisa Menjelaskan kepada sebagian saudara kita Bahwa sekali lagi Memang yang anda baca itu baik Tetapi jamaah sekalian Rahimanillah wa'ayakum Kalau ditempatkan di sebuah tempat Atau kondisi Yang tidak pernah dianjurkan oleh Nabi SAW Maka dia bisa berubah menjadi Dosa Sebagaimana ayat kursi ini Ayat terbaik jamaah sekalian dikir yang terbaik adalah membaca Al-Quran Dan ayat Al-Quran terbaik adalah ayat kursi Tapi kalau kita baca ketika sujud Justru kita berdosa Padahal waktu yang paling dekat dengan Allah Oleh karena itu sekali lagi Ibadah itu murni hak prerogatif dari Allah Tidak bisa kita ijtihad untuk menentukan membuat sebuah ibadah. Ini buktinya. Padahal kalau pakai logika saja. Sebenarnya kan itu bagus sekali ya. Kita membacanya di posisi terdekat dengan Allah. Namun Allah berkanda lain. Justru Allah melarang nabinya. Untuk membaca ayat Al-Quran. Ketika rupu atau ketika sujud. Jadi sekali lagi jangan sekalian. Sesuatu yang menjadi sarana bertakur kepada Allah. Menjadi sebuah ibadah kepada Allah. Di sebuah kondisi belum tentu menjadi ibadah di kondisi yang yang lain. Ini perlu kita pahami bersama-sama. Poin yang atau materi yang kita adalah sebuah kaidah atau kesimpulan yang diberikan oleh para ulama bahwa sesuatu yang dijadikan ibadah di sebuah kondisi tidak mengharuskan sesuatu itu menjadi ibadah di kondisi yang yang lain. Namun semua dikembalikan kepada dalil Jadi semua dikembalikan kepada dalil-dalil yang berlaku dalam setiap kondisi tersebut Dan saya sudah contohkan tentang membaca ayat kursi Ayat kursi adalah ayat terbaik, teragung yang ada di dalam Al-Quranul Karim Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis sahih yang diratkan oleh imam muslim namun apabila ayat kursi dibaca ketika kita sujud maka bukan pahala yang kita dapatkan melainkan dosa karena apa? karena Nabi SAW telah dilarang oleh Allah SWT membaca ayat Al-Quranul Karim pada saat sujud dengan firman dengan sabdanya ala wa inni nuhitu an akra Al-Quran Raki'an au sajidah Ketahui sesungguhnya Aku telah dilarang oleh Allah SWT Untuk membaca ayat Al-Quranul Karim Pada saat aku ruku Atau aku sujud Jadi surat apa Ayat Al-Kursi kalau kita baca Setelah sholat fardu Bernilai ibadah Apabila kita baca sebelum tidur bernilai ibadah. Namun kalau kita baca ketika kita sujud, justru kita telah melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Begitu juga, misalnya kita membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah di rokaat pertama salat duhur ibadah. Dibaca di, di rokaat kedua salat duhur ibadah. Dibaca di, di rokaat ketiga salat duhur ibadah. Rokaat keempat ibadah. Lalu kita baca di rokaat kelima, ada yang nambah Salat duhur lima rokaat dibaca di rokaat kelima ibadah atau bukan? Bukan ibadah justru dosa yang kita dapatkan. Ini menunjukkan bahwa jama'ah scan rahimaniyallahu ya'ku ibadah itu harus berkiblat dengan dalil, bukan sebuah konsekuensi logis apabila surat apa membaca sebuah surat merupakan ibadah, lalu kita bisa seenaknya membaca. Di setiap tempat Dan kita khususkan untuk tempat tersebut misalnya Oleh karena itu wa iyakum. Sekali lagi Bahwa Niat baik saja tidak cukup Dan apa yang merupakan ibadah Di sebuah kondisi Tidak mesti merupakan ibadah di kondisi yang lain Atau tidak mengharuskan Dia menjadi ibadah di kondisi yang Di kondisi yang lain Namun yang tepatnya adalah jamasakan rahimahillah wakum kita mengikuti sunnah nabi shallallahu alaihi wasallam dan ini berlaku atau ini meliputi mengikuti apa yang beliau kerjakan dengan mengerjakannya kecuali hal itu merupakan pengkhususan untuk rasulullah saw dan meninggalkan apa yang beliau tinggalkan kecuali apabila beliau meninggalkan hal tersebut, karena ada halangan pada saat itu. Jadi kalau beliau meninggalkan sebuah ibadah, padahal faktor pendorongnya, dan motivasi untuk mengerjakannya ada, dan tidak ada halangan yang mencegahnya pada saat zaman Nabi, jadi kalau beliau meninggalkan ibadah, saya ulang lagi, apabila beliau salallahu alaihi wasallam meninggalkan sebuah ibadah, padahal faktor pendorongnya ada. Motivasi untuk mengerjakannya ada. Dan tidak ada halangan yang mencegah beliau, maka ketahuilah beliau meninggalkannya dengan sengaja dan itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita kerjakan justru kita menyelisihhi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Imam Syafi'i lagi-lagi kita membawa perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ulama besar yang dihormati oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia secara umum dan Indonesia secara khusus pernah mengatakan sebuah perkataan emas, walakinna nattabi'u sunnata fi'lan aw Namun jadi beliau uh, ini ada adalah akhir dari statement beliau. Sebelumnya ada pembicaraan lagi, tapi intinya bahwa beliau mengatakan, namun kami mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik fi'lan apa yang beliau kerjakan, autarka atau yang beliau tinggalkan atau yang beliau tidak kerjakan. Jadi kalau Nabi mengerjakan sesuatu kita ikuti sunnahnya kecuali hal itu penghususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya misalnya apa? Nikah dengan sembilan istri atau puasa wasil. Dan lain sebagainya itu tidak kita lakukan karena penghususan. Dan kita meninggalkan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tinggalkan, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan itu karena perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah tidak ridho apabila beliau melakukannya. Oleh karena itu kita harus pahami masalah ini. Ini Imam Syafi'i. Dan sekali lagi yang menariknya bahwa perkataan Imam Syafi'i dibawakan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Jadi Al-Hafidz Ibnu Hajar ulama hadis tersohor atau yang sangat tersohor dan salah satu ulama mazhab Syafi'i mencantumkan perkataan ini dalam uh, bukunya yang berjudul Fathul Bari yang dikatakan oleh Imam Syaukani la hijrata ba'dal Fatah Tidak perlu baca buku lain apabila kita sudah punya Fathul Bari. Jadi ini menunjukkan Ini bukan, jangan dipahami laterlok ya Tapi menunjukkan betapa ketinggian Dan keluasan ilmu Yang terkandung dalam fathul Bari buku syarah Sahih al-Bukhari Jadi wa rahimah Ini yang perlu kita perhatikan Kita mengikuti sunnah Baik yang beliau kerjakan Maupun yang beliau, beliau tinggalkan Atau dalam bahasa Istilah para ulama As-sunnah tarkiyah jadi apa yang beliau tinggalkan tanpa ada halangan dan faktor motivasi dan pendorongnya ada maka kita pun juga meninggalkan perbuatan tersebut bisa dipahami paham ya itu contohnya banyak contohnya misalnya sholat subuh tiga rakaat ada halangannya apa tidak mampu tidak rasulullah nambah sholat apa sholat subuh tiga rakaat mampu tidak ada halangan sama sekali. Faktor pendorongnya pun ada, yaitu beribadah sebanyak-banyaknya. Tapi Rasulullah tidak pernah melakukan hal tersebut. Maka kita pun juga wajib melakukan hal yang sama. Dan lain sebagai dan lain-lain dan lain-lain uh, hal seperti mengkhususkan membaca doa atau mengguna, apa, uh, mengadakan perayaan-perayaan ibadah atau agama. Maka sekali lagi. Rasulullah tidak pernah mengerjakannya padahal tidak ada faktor yang menghalangi maka itu kita maka itu kita tinggalkan. Jamaskan rahimani lah wa yaqum. Terakhir sebelum kita sudahi majlis kita, bahwa saya ingin menghimbau diri saya pribadi dan antar semua sekali lagi untuk mengedepankan itibak kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di atas segala galanya, di atas perkataan manusia, di atas perkataan para ustadz, para kiai, para ulama, apabila mereka menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan maksud ini bukan berarti menjatuhkan wibawa para ustadz-ustadz kita, para kiai-kiai kita, dan para ulama-ulama kita. Kita menghormati mereka, namun Rasulullah harus kita utamakan simaklah apa yang dikatakan al-Imam Ibnu Al Qayyim ketika menyelisih syekhnya kata beliau Syekhul Islam Syekh saya ini Syekhul Islam ulama besar Habibun ilayya atau Habibun ilaina sangat kami cintai walakinnal haqqo ahabbu ilaina minhu namun kebenaran mengikuti sunnah sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis itu lebih kami cintai daripada mengikuti beliau atau daripada kecintaan kami kepada kepada beliau inilah yang harus menjadi prinsip setelah kita mengetahui ternyata amal ibadah kita tidak sesuai dengan sunnah maka kita harus dengan hati yang lapang harus dengan jiwa besar meninggalkan ritual-ritual tersebut dan mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan sebuah aib apabila kita jatuh dalam sebuah kesalahan namanya manusia itu pasti jatuh ke dalam kesalahan kluh bani adam khotob setiap bani adam pasti banyak sekali melakukan kesalahan kesalahan namun yang jadi titik intinya adalah bagaimana sikap kita ketika melakukan kesalahan nabi melanjutkan sabdanya wahai roh khati netawabun dan yang paling baik atau orang terbaik setelah melakukan kesalahan adalah orang yang bertobat kepada Allah subhanahu wataala jadi apabila kita mengetahui ternyata ibadah kita selama ini, ritual kita selama ini tidak sesuai dengan sunnah. Walaupun sudah ikhlas, dengan hati yang lapang kita buang ibadah tersebut dan kita mengikuti sunnah Nabi Alaihi Wasallam. Orientasi kita harus kepada dalil, kepada dalil yang sahih. Dan saya tutup masalah ini dengan apa yang dilakukan oleh Al-Imam Ash-Shafi'i. Al-Imam Ash-Shafi'i. Dialog antara Imam Syafi'i dengan ulama besar. Yaitu Al-Imam Ishaq bin Rohawai. Dan kisah ini disebutkan dalam kitab al Majmu' Dan uh, Al-Imam Bayhaki meratakan hal ini juga. Pada saat Imam Ahmad dan Imam Ishaq bin Rohawai melakukan ibadah haji. Dan berada di Tanah Suci Di Masjidil Haram Imam Ahmad mengajak Imam Ishaq Untuk bertemu dengan Imam Syafi'i Kata beliau Ta'ala Mari ikut saya, kemari, kemari Hatta uriyaka Rojulan Lam tara aynaka Mitlah Marilah engkau ke sini, sehingga aku bisa memperlihatkan kepada kamu seseorang yang kedua matamu itu belum pernah melihat orang yang semisal itu. Belum pernah melihat orang sehebat itu. Jadi sini, sini, sini. Ayo kita datang ke sebuah majelis dan aku akan perlihatkan kepada kamu seseorang yang kedua matamu itu belum pernah melihat orang sehebat itu. Ketika mendengar hal ini, al-imam Ishaq kaget. Lam tara aynaya mitlah. Mataku belum pernah melihat orang sahabat itu. Eh, apa ada orang seperti itu? Mataku belum pernah melihat orang sahabat itu. Ini pembicaraan antara dua ulama besar jemaah sekalian. Bukan apa anak bawang, bukan. Ini ulama besar, imam Ahmad bin Hambal dan Ishaq bin Rohawi kata Imam Ahmad, "Naam, iya. Mata engkau belum pernah melihat orang sahabat itu." Coba lihat bagaimana para ulama yang jamaah sekalian ya, saling memuji satu dengan yang lain, tidak menjatuhkan satu dengan yang yang lain. Bahkan sekali lagi ketika Imam Syafi'i tidak ada, Imam Ahmad memuji keilmuan dan kehebatan Imam Syafi'i di hadapan Ishaq bin Rahawayh. Inilah yang perlu kita tiru bersama-sama. Padahal Imam Ahmad dan Imam Syafi'i itu Banyak khilaf dalam masalah-masalah Ijtihadiyah Dalam masalah-masalah Ijtihadiyah Bukan masalah prinsip ya, bukan masalah akidah Atau masalah yang jelas nasnya Namun masalah-masalah Ijtihadiyah Masalah debatable yang kuat diantara para ulama Tapi tetap saja Imam Ahmad memuji Imam Syafi'i. Lalu akhirnya Fajah Abihi Akhirnya Imam Ishaq dituntun oleh Imam Ahmad untuk dibawa ke majlisnya Imam Syafi'i karena beliau punya majlis di mana di Masjidil Haram. Pawak kafahu ala Syafi'i. Lalu Imam Ahmad sekali lagi mengantarkan Imam Ishaq sampai tiba di majlisnya Imam Syafi'i. Lalu mereka berhenti di sana. Lalu mereka berhenti di uh, sana. Lalu mereka menyimak apa yang sedang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Tuma qaddama atau tuma taqaddama Ishaq ila majlis Syafi'i. Lalu setelah itu Ishaq bin Rahaway itu mendekat. mendekat ke Imam Syafi'i. Fasa'alahu. Lalu Imam Ishaq bertanya kepada Imam Syafi'i. An qira'i buyut Makkah. Tentang hukum sewa-menyewa rumah-rumah yang ada di Mekah pernah dengar masalah ini? Ini adalah salah satu masalah yang ada di dalam buku fikih. Masalahnya begini Apakah rumah-rumah yang ada di Mekah itu milik kaum muslimin Atau milik pemiliknya masing-masing gitu Bisa dipahami? Apakah milik kaum muslimin Jadi tidak ada hak milik di Mekah Atau milik orang yang memegang Misalnya sertifikat bangunan disana Nah ini masalah dalam ilmu fikih uh, Dan konsekuensinya ada jaman sekalian Kalau milik kaum muslimin Antum masuk ke hotel bintang lima sana Tidak perlu bayar Milik kaum muslimin tidak boleh disewa Ini milik kaum muslimin Nah masalah ini yang ditanyakan oleh Ishaq Lalu apa kata Imam Syafi'i? Imam Syafi'i memberikan jawaban. Wa indana jaiz. Pendapat yang rajih menurut kami boleh sewa menyewa. Jadi boleh menyewa rumah-rumah di Mekah. Artinya warga Mekah memiliki hak milik bangunan dan tanah. Jadi itu milik mereka masing-masing dan mereka berhak menyewanya. Kan begitu? Kalau Antum punya rumah, Antum berhak Menyewakan kepada teman Antum Berhak gitu Jadi mereka punya Bukan milik kaum muslimin Kalau mau kesana Mau, ber, mau menginap, mengalap, bermalam Atau tinggal sementara Bisa di, dilakukan transaksi Sewa, menyewa Lalu Imam Syafi'i memberikan dalil Dalilnya apa? Dalilnya Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengarkan Imam Bukhari dan Muslim. Fahl tarakalna akil min dar. Apakah akil akil meninggalkan rumah untuk kami? Maksudnya begini. Akil itu siapa sih? Akil itu salah satu anak dari Abu Talib. Saudara, saudaranya Ali bin Abi Talib. Saudaranya Ali bin Abi Thalib. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, beliau kan meninggalkan rumah. Nah, yang yang mengambil alih rumahnya itu Akil. Dan ketika Abu Talib wafat pun juga Akil yang mendapatkan warisannya karena Ali itu sudah masuk Islam, sudah masuk Islam. Jadi warisan rumahnya itu untuk Akil. Nah, setelah itu Akil menjual rumahnya, rumah mereka tersebut. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk kota Mekah, pembukaan kota Mekah, Rasulullah bertanya, apakah ada rumah yang masih ditinggalkan oleh Akil? Intinya bahwa Nabi mengatakan rumah tersebut milik siapa? Milik siapa? Milik Akil, bukan milik kaum muslimin. Jadi rumah itu milik si Akil Nah Akil tinggalkan gak untuk kita Bisa dipahami? Jadi rumah ini untuk Akil Ini bukti bahwa Penduduk Mekah memiliki hak Atas rumah-rumah mereka Hak milik Lalu apa kata Ishak? Ishak mengatakan Bahwa Bahwa Hasan Al-Hasan lam yakun yaradzalik. Kata Ishaq wahai Syafi'i, Al-Hasan itu tidak sependapat dengan antum. Dia justru mengatakan itu adalah hak milik kaum muslimin. Begitu juga dengan Atok bin Abi Rabah dan Qawus, muridnya Imam muridnya Abdullah bin Abbas. Lam yakuna Yara yarayani dzalik, lam yaqulna yarana yarayani dzalik. Atha dan Taus pun juga tidak sependapat dengan antum dan mengatakan ini adalah hak milik kaum muslimin. Ketika mendengar hal tersebut, Imam Syafi'i bertanya ke orang-orang yang ada di sisinya. Sa'ala li ba'diman 'arafa. Bertanya ke Uh, orang yang ada di sisinya yang mengenal ishaq bin rohawai kata imam syafiq manhaga siapa orang ini? ini bukan orang sembarangan ini bukan orang sembarangan kenapa? karena dia bisa menghadirkan perkataan al-hasan wa'afa dan taus ini bukan orang sembarangan kata muridnya atau kata orang di sampingnya dia itu ishaq bin Rahawai, al alhamdulillah al-khurasani Orang inilah yang, di, yang bernama Ishaq bin Rawai Al-Hamdalah al Oh itu. Lalu kata Imam Syafi'i kepada Imam Ishaq, "Anta Ishaq. Jadi hal anta Ishaq alladhi yazummu ahli Khurasan annaka faqihuhum." Oh ternyata antum ta. Ishaq. Jadi apakah atau makna? Apakah Anda Ishaq? Yang dianggap oleh penduduk Khorosan Bahwa anda Adalah pakar fikih mereka Jadi Apakah benar anda ishak Yang didaulat Oleh ahli khorosan Penduduk khorosan Sebagai pakar fikih mereka Apa kata ishak Hakadayas umum Ya begitulah mereka menganggap Jadi hakadayas umum Ya begitulah mereka menganggap mereka menganggap saya itu pakar fikih mereka. Lalu apa jawab Imam Syafi'i? Ma'a wajani an yakuna ghairu kafi mawdhi'ik. Aku sangat berharap bahwa yang berada di hadapanku ini bukan antum. Jadi aku berharap apa orang lain yang ada di tempat antum bukan antum. Kenapa Imam Syafi'i lalu mengatakannya Imam Syafi'i mengatakan begini Wa ana nabi sallallahu alaihi wasallam wa anta taqul wa anta taqul al-Hasan wa wa Tawus wa Atha tambah lagi Ibrahim ya rauna dzalik Aku mengatakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau malah membantahnya dengan mengatakan bahwa Atok, Al-Hasan, Tawus dan Ibrahim berbeda dengan Antum. Jadi gimana orang sekali berantum bisa bersikap seperti ini? Oleh karena itu aku sangat berharap Bahwa yang ada tadi itu bukan antum Yang mengatakannya bukan antum Perkataan ini tidak layak dikatakan Orang sekali berisak Kalau orang awam sih masih mending Oh ini kan Pak Kiai saya Ini kan Pak Ustadz saya Tapi ini isak bener kok Bisa mengatakan demikian Aku ber, ber, berdalil Berargumentasi dengan sunnah Engkau malah membantah dengan perkataan Atta, Ishaq Atta, Taus Al-Hasan dan Ibrahim Lalu Imam Syafi'i bertanya kepada Ishaq Fahal li ahadin ma'an Nabi Sallallahu alaihi wasallam Hujjah Apakah ada perkataan seseorang Hujjah Apabila sudah berhadapan dengan sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam Subhanallah Imam Syafi'i. In. ini. Jadi langsung di tak mati sama Imam Syafi'i. Kok bisa seperti ini? Ini saya berdalil dengan sunnah. Bagaimana antum bisa bantah dengan perkataan tabi'in? Apakah ada orang yang menjadi dalil apabila sudah bersanding dengan sunnah Nabi sallallahu atau sudah berhadapan dengan sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lalu Imam Syafi'i memberikan dalil yang lain. Imam Syafi'i membawakan dalil surat Al-Hasyr ayat 8 ketika Allah berfirman lil il muhajirina muhajirinalladzina ukhriju min diyarihim Dan bagi orang-orang yang miskin yang berhijrah dari Mekah dan Madinah yang mereka dikeluarkan diusir dari rumah-rumah mereka. Allah mengatakan rumah-rumah mereka, bukan rumah-rumah kaum muslimin. Lalu Imam Syafi'i bertanya kepada Ishaq. Afatun sabud dia ru'ila malikin. Al-ghairi malikin. Wai Ishaq. Bagaimana menurut Antum? Dalam ayat ini rumah-rumah tersebut. Disandarkan. Kepada pemilik-pemiliknya. Atau kepada bukan pemilik-pemiliknya. Kata Ishaq. Kepada pemilik-pemiliknya. Kepada pemilik-pemilik-pemiliknya. Lalu Imam Syafi'i mengatakan. Waqalullahi. Ahaqol akawil dan Firman Allah adalah sebaik-baik perkataan. Lalu Imam Syafi'i memberikan dalil kembali dengan sebuah hadis yang cukup terkenal ketika Nabi saw bersabda ketika Fatul Mekah man dahala dar Abu Sufyan, fahu amin. Barangsiapa yang masuk berlindung di rumahnya Abu Sufyan maka dia aman. Nabi saw mengatakan rumahnya siapa? Abu Suffian tidak mengatakan rumah kaum muslimin. Ini adalah salah satu bentuk kecerdasan dan fikihnya Imam Syafi'i. Dan bagaimana penghormatan Imam Syafi'i kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai-sampai dia mengatakan kepada Imam Ishak, halihahadin ma'an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hujjah. Apakah ada seseorang uh, dijadikan sebuah dalil apabila sudah berhadapan dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi? dan dia sangat menyesalkan perkataan itu argumentasi itu keluar dari lisannya siapa? ishaq bin rohawai dan ini yang harus kita teladani jamah sekalian, khususnya apabila kita mengaku bermadhab, syafi'i ini imam kita, bagaimana imam kita menjunjung tinggi dalil dari al-quran dan sunnah nabi sallallahu alaihi wassalam dan tidak memperdulikan pendapat lain apabila pendapat tersebut jelas-jelas bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami? Jadi kalau antum menginap di hotel bintang 5 di Mekah, bayar apa tidak? Bayar, ya. <laughs> iya. Jadi ini yang uh, uh, ingin saya sampaikan bahwa sekali lagi jemaah sekalian, rahimanillah wa iyyakum, Inilah sikap dari para imam-imam kita dan yang harus kita, yang harus kita teladani. Apabila ternyata ritual ibadah kita tidak sesuai dengan sunnah, maka seharusnya kita dengan senang hati, dengan uh, jiwa besar dan dengan dipenuhi rasa syukur kepada Allah Swt meninggalkan ibadah tersebut dan mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi. Wassalam dan uh, ketahuilah tujuan kita memas masalah ini dan agak dipanjang lebarkan agar kita semua paham bahawa amal saleh adalah sebuah amal yang ikhlas kepada Allah dan sesuai dengan sunnah Nabi saw. Wassalam dan bagi uh, uh, sebagian kita yang masih belum memahami masalah ini, bisa memahami hal ini dan mendapatkan hidayah Allah subhanahu wataala dan kita berdoa. Kepada saudara-saudara kita agar Allah memberikan hidayah kepada kepada mereka. Jadi intinya bahwa amal shol yang dimaksud dalam ayat ini adalah amal yang ikhlas kepada Allah dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ini saja yang bisa saya sampaikan dan beberapa menit ke depan sisa waktu yang ada kita gunakan untuk diskusi bertanya jawab. Ya mungkin hanya beberapa pertanyaan saja Ya, uh, sekali lagi mungkin hanya satu dua pertanyaan yang bisa saya jawab Karena waktu sudah larut malam Dan saya dahulukan masalah-masalah yang berkaitan dengan kajian Nadiq Pertama tadi diterangkan masalah ikhlas dan contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang jadi pertanyaan saya ada yang mengatakan ikhlas itu masalah hati dan dengan sesuai Rasul itu gimana nanti? kayak saja ya Ikhlas itu masalah hati dan dengan sesuai Rasul itu gimana nanti? Yang penting dikerjakan. Ya Wassalamu'alaikum. Sekali lagi. Uh, masalah ibadah adalah masalah uh, yang berkaitan dengan hak prerogatif dari Allah Subhanahu Wataala. Uh, dan Allah lah yang menentukan, bukan kita yang menentukan. Allah yang menentukan syarat-syarat diterimanya ibadah-ibadah tersebut. Oleh karena itu, Jemaat Kala Rahimaniyullahu yaqum, uh, ketika kita mengetahui tugas utama kita. Adalah wahmah falaktur jinnawal insailliyak budun dalam surat al-dhariyat ayat 56 tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada ku maka yang harus kita uh, lakukan berikutnya adalah bagaimana agar amal ibadah itu tidak sia sia dan ulama mengatakan satu-satunya cara adalah dengan ikhlas dan mengikuti rasulullah saw dan konsekuensinya berat ya, mas karena wa yakum. Konsekuensi kita tidak sesuai dengan sunnah atau e, ibadah kita tidak ikhlas itu sangat-sangat berat. Oleh karena itu, jamaah sekalian jangan dipikir, jangan dikira penduduk neraka adalah orang-orang pelaku -orang kemaksiatan saja. Dan hal ini didukung oleh banyak sekali dalil. Di antaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah berfirman apa hal atakah haditsul khashiyah apakah engkau sudah diberitahu wahai rasul, wahai muhammad berita tentang hari kiamat hujuhu yawma izin khashiyah pada saat itu sebagian wajah tertunduk pucat, pasi apa kelanjutannya amilatun nasibah pemilik wajah-wajah tersebut orang yang sibuk, letih dan lelah karena melakukan amal. Di antara maknanya sibuk sholat, sibuk berpuasa, sibuk bersedekah infak dan zakat. Namun apa balasannya? Apa ayat berikutnya? Tasla na orang Namun mereka dilemparkan ke dalam api neraka dilemparkan ke dalam api uh, neraka Allah Subhanahu wa taala. Jama'an rahimanillah wa iyyakum. Ayat ini umum. Amilatul nasibah ini umum, mencakup seluruh orang yang berbuat amal ibadah namun tidak bisa memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana menjelaskan oleh Ibn al-Jawzi Dalam saya di Al-Khathir Alasan kegagalan mereka Rahasia Mengapa mereka berakhir tragis nanti di akhirat Karena mereka tidak memenuhi syarat-syarat diterimanya ibadah Yang Allah tentukan dalam setiap ibadah mereka Jadi bukan uh, yang penting dikerjakan dulu ini tidak tepat ya mas kalian Kita mungkin bisa bicara ini di dunia Namun kita tidak akan menyesal Dengan penyesalan yang amat sangat Ketika kita sudah berhadapan Di hadapan Allah Karena sekali lagi amal ibadah Yang tidak Memiliki Dua syarat ini Atau salah satu dari syarat ini Allah akan balas dengan neraka Allah akan balas dengan Neraka kecuali Allah berkandak untuk mengampuninya dan bid'ahnya bukan bid'ah mukaffirah dan itu ada pembahasan uh, lain. Jadi jamaah yang rahimahilah wa ayyakum maka uh, masalahnya itu bukan uh, kita beribadah atau tidak beribadah, namun masalahnya adalah bagaimana kita mengerjakan ibadah yang sesuai dengan syarat-syarat yang Allah Swt uh, berikan, yaitu ikhlas kepada Allah dan sesuai dengan sunnah nabi Mem memang benar islas itu amalan hati dan yang mengetahuinya hanya pelakunya dengan Allah, namun sunnah adalah amalan zahir, dan kita semua bisa melihat apakah ibadah kita sesuai dengan sunnah atau tidak sesuai dengan sunnah, Allah ta'ala dalam kisah tadi antara Imam Ishaq dan Imam Syafi'i, masalah apa yang membuat Imam Ishaq menanyakan masalah kepemilikan rumah-rumah di Makkah Allahut ala ala, saya belum mendapatkan motivasi pertanyaan tersebut tapi sekali lagi bisa saja beliau ingin mengetahui pendapat Imam Syafi'i atau diskusi dalam mencari kebenaran dan lain sebagainya karena sekali lagi pada zaman dahulu dan sampai zaman sekarang uh, uh, momentum melaksanakan ibadah haji dijadikan oleh para ulama sebagai tempat atau ajang reuni bertukar informasi bertukar ilmu dan saling istifadah satu dengan yang lain khususnya pada masa lalu di mana sarana komunikasi itu tidak semudah dan tidak secanggih pada hari أيني والله تعالى أعلم. Mungkin ya. Tentang ikhlas Yaitu hanya mencari wajah Allah Hanya untuk Allah Tidak dicampuri dengan tujuan-tujuan dunia Pertanyaannya Tidak dicampuri dengan tujuan-tujuan dunia itu Perlu diperinci Bukan sekarang diperinci Tapi tidak secara mutlak Karena ada perencanaan yang dijelaskan oleh para ulama Uh, bisakah amal ikhlas itu digambarkan dengan gambaran yang sederhana bagaimana ikhlas itu apakah bisa kita merasakan bahwa amal kita adalah amal yang ikhlas bagaimana kita tahu bahwa kita telah melakukan amal kita dengan dengan uh, ikhlas uh, jama'askan rahimanillah ulama mengatakan ikhlas itu adalah ifradullah uh, bilqasdi fito'ah mengesahkan Allah dalam uh, niat kita Ketika kita menentukan tujuan Ketika kita mengerjakan Ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu uh, salah satu Definisi yang dijelaskan oleh Para ulama kita Yang kedua bahwa uh, Kita harus yakin Bahwa Allah itu tidak pernah Mengingkari janjinya dan Allah telah mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiannahum subulana dan barang siapa orang-orang yang berjihad di jalan kami dan salah satunya untuk mendapatkan keikhlasan lanahdiannahum subulana dan kami akan memberikan petunjuk bagi dia untuk uh, sampai kepada uh, jalan kami artinya Apabila kita bersungguh-sungguh Berusaha sekuat tenaga untuk ikhlas Maka insya Allah kita akan Mendapatkannya Intam Intan surullahi yansurku muisaf Bitakdamakum Jika uh, kalian menolong agama Allah Maka Allah akan tolong kalian Dan Allah akan uh, kokohkan kalian Di atas agama kalian Dalam hadis watir minta Allah Nabi mengatakan Jagalah hakak Allah Maka Allah akan menjaga kalian, dan redaksi ini umum dan salah satunya adalah menjaga keikhlasan yang ada di dalam hati kita dari noda-noda kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil, jadi tugas kita berusaha, berusaha dan berusaha, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu SWT dan ulama menjelaskan salah satu tanda orang ikhlas, dia tidak pernah mengklaim dirinya ikhlas dia tidak pernah mengklaim dan merasa dirinya paling ikhlas ini salah satu tanda orang ikhlas justru sebaliknya apabila orang sudah mengatakan saya ikhlas maka ini ada masalah dalam niatnya karena orang ikhlas tidak pernah mengklaim seperti itu justru sebaliknya orang yang ikhlas mampu menyeimbangkan antara khuf dan roja antara khawatir tidak ikhlas dan rasa harap bahawa Allah akan mudahkan dirinya ketika dia berusaha untuk mendapatkan keikhlasan. Oleh karena itu Alimam Susi, sebagaimana yang dicantum Alimam Ghazali, mengatakan bahawa barang siapa yang bersaksi bahwa dirinya ikhlas, maka keikhlasannya itu butuh keikhlasan yang berikutnya. Jadi barang siapa mengatakan saya melakukan ini ikhlas, maka dia harus membenahi Sesuatu yang dianggap sudah ikhlas tersebut, karena sekali lagi ulama mengatakan orang ikhlas tidak pernah mengatakan dan mengklaim dirinya ikhlas. Jangankan kita jamatkan. Ali Imam besar, Hisham Adistiwi, pernah mengatakan bahwa saya, demi Allah saya tidak berani mengatakan saya pernah satu hari saja keluar untuk menuntut ilmu hadis ikhlas kepada Allah. Jadi satu hari saja saya tidak berani mengklaim diri saya ikhlas. Imam Zahabi ketika menukilkan riwayat ini, beliau spontanitas langsung mengatakan wala ana. Dan begitu juga dengan saya, saya tidak berani mengatakan diri saya telah ikhlas. Jadi ulama menjelaskan bahwa salah satu ciri orang ikhlas khawatir dirinya tidak ikhlas. Sehingga Rasa kekhawatiran ini akan memompa dia untuk selalu berusaha menjadi orang yang ikhlas dengan keikhlasan yang hakiki. Dan yakinlah jamaah sekalian rohmanilahum keikhlasan adalah hal yang bisa kita raih apabila kita berjalan dalam realnya. Karena Allah mengatakan la yu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membenarkan sesuatu kecuali sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan kita dan Allah perintahkan kita untuk ikhlas itu berarti keikhlasan itu mampu kita capai, namun sekali lagi salah satu ciri-cirinya orang ikhlas itu tidak mengklaim dirinya ikhlas jadi perlu kita uh, pahami jadi perlu kita pahami bersama, karena kata-kata ikhlas itu begitu murah di masyarakat kita, atau tidak di pada masa ini, kan begitu ya Orang dengan mudah mengatakan saya ikhlas. Bahkan yang enggak yang maksiat saja mengatakan ikhlas. Kan gitu ya? Ada orang yang nyogok, yang disogok katanya dulu ikhlas nih, Pak. Nah, kan gitu. Ya enggak, Pak. Hm, benar enggak? Terjadi, Pak, ya, terjadi. Kalau enggak ikhlasnya enggak ngambil nih. Oh, ikhlas tenang saja saya ikhlas, oh, Allahu ya Akbar. Masuk kantong. Padahal nyogok dia, Mas kalian hm, Nyogok kayaknya pakai ikhlas. Subhanallah. Padahal saya yakin enggak bakalan ikhlas itu orang. Karena nyogok itu sudah kondisi kepepet kan gitu ya. Setelah cara legal nggak dapat, akhirnya dia memilih nyogok. Jadi mana mungkin orang nyogok itu ikhlas? Jadi jamaah saya rahimani lahoh ya. Kumpul kita memperhatikan masalah, masalah dan banyak berdoa kepada Allah subhanahu wataala dan pembaca biografi biografi ulama kita yang e, sangat luar biasa dalam berusaha mencapai keikhlasan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kesalahan dan saya ingatkan jamaah saya Rahimani Lahu Yakum.